Kulishay yang Qadir. Ashhadu Allahilahilahwallahu Ashhadu Anna Muhammadan abduhu Rasulu. Ibu Bapa yang Allah meliakan tidak terasa. Saudara Saudara kita yang tahun ini akan melaksanakan ibadah Haji, sebagian kurang lebih sudah 28 ribu sekarang ini sudah berada di Madinah. Mungkin di antara teman-teman kita juga ada yang sudah berangkat. Uh, pada kesempatan ini Saya ingin mencoba melakukan sedikit elaborasi Tentang masalah haji Biar yang belum haji tambah semangat Cari rezeki untuk dapat Kesana Dan bagi yang sudah haji Biar insap bahwa dirinya itu sudah haji gitu. Karena fakta Pak, Itu Orang Kalau udah haji ada yang bisa menjaga kemabrurannya itu temporary selama dua minggu dia mabrur ya. sholat berjamaah tahajud ya dua minggu masuk ketiga minggu mulai berkurang setelah empat minggu kembali ke habitat semula nggak ada bekas gitu nah bagi yang sudah haji ini barangkali sebuah perenungan lagi biar kalau aki itu di charge sementara yang belum, ya biar makin sungguh-sungguh. Supaya kita bisa melaksanakannya. Kalau kita cermati secara jeli. Coba nanti di rumah, buka di Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai dengan Qul'a'udhu Barabinas. Anda akan menemukan hal yang sangat unik. Apa? Seluruh ibadah yang wajib dalam Islam. Apalagi masuk ke rukun Islam. Selalu diawali dengan panggilan Ya ayuhal amanu Itu pasti selalu begitu Salat Ya ayuhal amanu Izanu dia lis salatim yaumil jum'ah Hei orang yang beriman Apabila dipanggil untuk melakukan salat Pakai ya ayuhal Aman. Ketika Allah mewajibkan tentang Saum Ya ayuhal amanu Kutiba alaikumusiyah Ketika Allah mewajibkan agar kita Mengangkat senjata berperang Menghadapi kezoliman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. jadi hal-hal yang berat selalu menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu dan apalagi itu sifatnya wajib namun aneh haji yang tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu saya bilang kalau enggak percaya lihat dari al-fatihah sama dengan anas tapi kadang kalau digitin tuh jemaah suka bilang gini kalau kita sih percaya aja katanya sehingga kan akhirnya enggak baca tuh di Qurannya Coba cek. Hanya haji, Pak. Bu, yang tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu. Pakai apa? Wallillah demi Allah atas nama Allah. Bukan ya ayyuhalladzina amanu lagi. Wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Demi Allah atas nama Allah, hanya untuk Allah diwajibkan kepadamu. Melakukan ibadah haji kalau sudah mampu Nah ini biar yang udah haji insaf betul bahwa dirinya itu Orang yang sudah dikaruniai Allah Untuk dipanggil menjadi tamunya Karena menggunakan kata lila Bagi yang belum bersungguh-sungguh Bagaimana bisa melaksanakan Demi Allah atas nama Allah Pertanyaannya Pertanyaan berikutnya Kenapa menggunakan Kata lila itu pertanyaannya Tidak pakai ya yuhaladzina amanu Tapi Walillah. Kenapa Karena saudara-saudaraku sekalian Haji adalah ibadah yang melibatkan Ada beberapa alasan Satu alasan pertama Karena haji melibatkan empat kekuatan sekaligus Kuah jasadiah Kekuatan fisik Kuah maliyah Kekuatan harta Kuah ruhiyah Kekuatan mental Dan kuah ilmiah Kekuatan ilmu Haji Empat hal itu harus ada Kuat fisik hanya haji kan, ibadah yang harus ada tes kesehatan segala Ibu bapak tidak mungkin dapat visa dari pemerintah Saudi Kalau belum ada bukti cap kesehatan bahwa anda sudah disuntik meningitis, Enggak akan Kalau belum dinyatakan ini. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang melibatkan kekuatan fisik Karena itu ada tes kesehatan Saya belum pernah menemukan orang Pak kamana tes kesehatan mau sholat nih Orang sholat tidak perlu tes kesehatan Tapi kalau haji Dua, kuah maliah Kekuatan harta Harus kuat hartanya Kita bicara ONH reguler aja Bayar ONH sekarang berapa? 25 lah kurang lebih ya 25 juta Bimbingan Di telkom berapa? 2 juta Bukan ada bimbingan bayar Anda mah kalau pingin gratis jangan ngomong ke saya dong ya kan. Ada biaya bimbingan gak? Ada kan? Nah, oh, kan gitu. Kalau protes ingin gratis jangan ke saya. Panitia. Nah, jadi. Saudara-saudara sekalian. Biaya bimbingan kalau di telkom bertahan berapa? Dua juta. Kalau dipercikan iman itu dua juta setengah. Sama bayar dolar, tiga ratus dolar. Itu demi pelayanan. Nah, gitu. Jadi. Jadi kalau di, tel di Telkom itu lebih murah. 2 juta. Kalau di Percikan Iman. Kalau Enhor Guler. 2 juta setengah. Please bayar 300 dolar. Mau? Oke. Okay. Tidak. Kita hanya memberikan kualitas. Oh. Oke. Okay. Saudara-saudara sekalian. ya, Tuh. Kita pakai standar yang bagus aja ya. Yang mahal. Percikan Iman misalnya. 2 juta setengah. Dolarnya 300 dolar. Ya. Udah berapa sih? Sekitar 6 jutaan kan? 6 juta. 25 juta tambah 6 juta 31 juta kan itu. Itu bayar ON-nya saja. Belum syukuran 30 juta. Syukuran 30 juta. Bekal 20 juta. Pak Bu, sekarang tuh ada tren baru, tapi tren baru yang rada buruk sebenarnya. Terutama di Jakarta, di Bandung belum masuk nih. Saya kan beberapa kali ya gini-gini juga saya tuh rada gaul ke Jakarta tuh, Pak. Ya, gini-gini juga. Seminggu lalu saya diminta ceramah syukuran haji di hotel Hilton, hotel Hilton, ya, sama-sama yang mau berangkat haji nanti. Gini, Pak, Am, uh, terima kasih ya jauh-jauh dari Bandung udah kesini. Ah kita cuma ngundang saya tanya berapa orang Bu yang diundang? Gak banyak cuma teman-teman bapak di kantor sama tetangga Udah sekitar 800 orang <laughs> di hotel Hilton Pak dan saya juga sabodo-bodona saya tahu berapa rate-nya itu. Ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung tuh, dah yakin tuh kalau dalam hitungan kasar ya untuk syukuran saja dia perlu 30-40 juta. Syukuran, ari bayar oenanna 25 juta. Jadi, kita eh, sekarang ada tren itu, itu di Jakarta nih, enggak tahu di Bandung kayaknya sebentar lagi. Kan Bandung suka ngikutin Jakarta. Nah di Jakarta tuh sekarang ada tren gitu biaya ON hanya 3.000 dolar, 4.000 dolar, syukurannya 40 juta belum oleh-oleh, ya, 12.000 dolar. Nah itu namanya kuah jasa dia, eh sorry, kuah maliyah kekuatan harta. Terus yang ketiga kuah rugi butuh mental. Pak Haji Pak rezeki udah ada, ya. pingin haji tuh hanya saya tuh takut meninggal di sana. Anak-anak masih kecil. rezeki sih ada. Tapi itulah takut meninggal di sana. Tetangga ya meninggal di sana. Gitu. Dia ada contoh kasus. Nah. Terus saya tanya tetangga bapak berapa? 82 tahun ya. Wajar kan gitu. Nah kemudian yang keempat kuah ilmiah. Kekuatan ilmu. Makanya haji itu ada manasik. Oleh sebab itu Pak Bu, haji... Diawali dengan lillah karena melibatkan Empat hal, kekuatan harta Kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ilmu Itu alasan pertama Kenapa haji menggunakan kata lillah Alasan kedua ya. Sengaja saya mengelaborasi Hal-hal yang jarang dibahas di buku Itu gak ada di buku, itu hasil perenungan Ini hasil perenungan Tapi kepada jemaah Percikan iman saya suka sampaikan gitu Dan juga jemaah di Yahdi Yahdi apa ya? yahdi Saya kan Udah betul-betul serasa keluarga kalau dengan di Telkom. Uh, jadi, sedar-sedar sekali ya. Jadi yang kedua, ya alas kenapa ibadah haji itu pakai lila? Karena ibadah haji, khususnya di Indonesia dan di Asia Tenggara, itu ada nuansa-nuansa sosiokultural sebagai uh, lambang status. Coba lihat kartu nama. Yang udah haji biasanya ha'nya. Tansungan. Nah, itu mah contoh. Walaupun yang bersangkutannya nggak mau nggak dicantumkan juga masalah, tapi kadang-kadang ya kalau di masyarakat juga, misalnya ya dulu mah waktu ketemu dengan saya manggilnya teh eh aam gitu, ya yang udah sepuluh aam. Sekarang mah eh jang haji gitu jang haji. <laughs> kalau saya pulang ke kampung ya dulu aam kumaha aduh kan gitu nama eh gitu. Begitu saya udah haji panggilannya tuh jang haji, Kang Haji, tuh kan. Bahkan saya pernah ceramah di Sukabumi, ini serius lo bukan mengada-ada. Saya ceramah di Sukabumi, udah gitu teh saya dikasih kartu nama. Saya terima aja. Saya tuh punya kebiasaan kalau udah dikasih kartu nama, di baliknya itu saya suka kasih penjelasan, saya ketemu di mana. Kan kartu nama teh bukan satu kan, banyak. Jadi kita tahu itu triknya. Ya kan kita teh kudu menghargai yang nasihat tuh tulis saya ketemu di mana kasih catatan maupun saya ingat di mobil tuh. Terus saya iseng lihat lagi nama si bapak itu dan alamatnya. Sebut saja namanya supaya tidak termasuk Ngegosip aam aja ya. Haji titik aam Amirudin alamat ini. Yang menarik saya bukan nama dan alamat dia, ada catatan di bawah, catatan sudah haji 6 kali. Kalau enggak percaya ada kartu namanya di sana. Ya ini kan di Sukabumi, maaf yang dari Sukabumi ya catat. Padahal menurut saya kalau saya dimintai ide nggak usah pakai catatan, pakai kuadrat aja, hak kuadrat 6. ah gitu. Jadi pak bu memang haji itu hati-hati loh, ada nuansa status sosial, makanya lila harus lurus. Saya punya kenalan juga, dia di kantornya udah manajer, kehidupannya udah lumayan lah gitu ya, buktinya ngajak tur ke saya tuh apa ke mana Ke Eropa am ke Eropa yuk gitu ke Amerika yuk gitu ya saya siapa yang takut ayo kan gitu kan saya menghargai ajakan orang kan gitu nah tapi kan saya juga ngasih dakwah lah gitu ya saya bilang kamu tuh ke Eropa udah ke Amerika udah kalau liburan teh ke Australia udah kapan haji jawabnya tuh gini am haji tuh kan lama ya Tiga minggu ada yang empat puluh hari. Akunya masih sibuk lah nanti aja. Jadi sama saya kan sering di SMS. Kalau udah mau musim penerimaan haji. Saya SMS. Eh udah dibuka nih penerimaan haji. Kapan mau haji. Ya saya sebagai teman ngingetin lah gitu. Tentu saja dengan santun. Dulu mah kan orang haji itu gak sepadat sekarang. Ada waiting list segala macam. Tiga hari mau ditutup. Telepon ke rumah malam-malam. am -malam. Masih dibuka enggak? Aku mau ikut. Tanya. Saya bilang saya tengah -teng jaga kamu tu di dua tahun yang lalu baru sekarang. Tapi saya bilang udahlah, udah kirim uh, ininya datanya kita urus. Nah, nah. Pas manasik, eh, na dia cerita. Ah, aku tuh alhamdulillah bisa berangkat haji ini satu. Ya saya ingin syukuran pada Allah. Saya naik pangkat punya posisilah sekarang jadi GM. Dia bilang, ni ya bagus. Saya bilang itu, syukur ke Allah. Terus gini, kenapa yang membuat saya berangkat haji itu setelah saya kan saya membawa beberapa manajer. Pas saya lihat manajer-manajer saya, kok udah haji semua. <tuk> Jadi, setelah saya lihat kok manajer-manajer saya udah haji? Gue kan enggak enak. Nah, kata-kata, gue kan enggak enak. Catat, Pak. Itu berarti bukan lila, Namun untung ngobrol dulu kan diluruskan sama saya hatinya. Ya maksudnya diluruskan tuh artinya di saya bilang aduh sok istighfar kepada Allah jangan karena enggak enak niatnya untuk melakukan ibadah. Nah, jadi Pak Bu haji itu ada unsur status sosial gitu, ada perasaan enggak enak sama tetangga, enggak enak sama teman gitu ya, ada. Jadi saudara-saudara sekalian, itu karenanya haji menggunakan kata lillah. Alasan ketiga, kenapa haji itu diawali dengan lillah? Nah, ini penting sekali. Karena haji ditentukan oleh Faktor nisab dan nasib. Itu yang tidak boleh lupa. Faktor nisab artinya kemampuan terukur. Sekedar contoh. Saya punya penghasilan setiap bulan. Setelah saya potong untuk cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan-cicilan. Ya. Saya bisa nyimpen nabung untuk anak-anak masa depan, anak-anak sekolah. Itu ada sisa yang betul-betul itu dingin. Tidak akan terganggu. 5 juta. 5 juta. Ya. 5 juta. Ya, itu mah 5 juta tuh memang betul-betul ah itu saya enggak ganggu apa-apa gitu ya. Tabungan anak-anak sekolah ada, tabungan masa tua ada, sudah saya tutup semuanya kan? Eh, saya bilang mah ke istri saya tuh, ada 5 juta, adahlah buka tabungan haji mah. Buka 5 juta saya tiap bulan, ya. 5 juta. Ini contoh ya, gitu. Jadi jangan sampai kita pas bubar tuh si Aa melobai duitnya gitu. Ah, itu contoh. Annetnya gimana? Contoh Contoh eh, 5 juta, saya kan buka tabungan 5 juta per bulan, 5 juta Eh, sudah gitu teh Kata mertua saya teh am. Kamu teh rumah, sudah punya Mobil, sudah punya Kapan mau haji eh, Saya bilang mah, doakan Insya Allah 2006 Kita akan berangkat, kenapa saya ke mertua saya bilang 2006 Saya bisa ngukur per bulan 5 juta, Ya 2 tahun kan 150 cukup. Rp20 juta lah cukup. Kan? Dia perlu setelo besar bawa uang tetap segitu. Ya. ya. kan? Nah, saya bisa mengatakan Dua tahun itu dari mana? Secara matematis. Ah, secara matematis saya bisa menghitung, saya bisa memprediksi, saya bisa bikin planning, saudara-saudaraku, itu namanya nisab dalam konsep ibadah haji unsur nisab kemampuan kemampuan terukur nisab tuh tapi haji tidak hanya sekedar mengandalkan nisab ada yang unreasonable unpredictable yang suka disebut dengan nasib betapa banyak orang yang nisabnya sudah kuat nasibnya lemah nggak bisa berangkat bapak ibu pernah denger orang yang sudah syukuran nggak jadi berangkat haji pernah? jangan-jangan di sini ada korbannya lagi? Hmm? pernah enggak berarti dia nisabnya kuat udah bayar udah ikut manasik, udah syukuran udah berangkulan dengan tetangga ya. berangkulan dengan tetangga nitip kemertua semua macam ya bahkan yang dari Sulawesi datang ke Bandung ikut menghadiri syukuran dan dia sudah pergi ke bandara ternyata nggak jadi ada Pak Bu yang begitu ada ini namanya nisab yang, eh sorry, nasib yang lemah, nisab kuat, nasib lemah. Jangan lupa. Dan saya selalu menyampaikan hal ini dalam setiap manasik, bapak ibu yang mau berangkat tahun ini, Anda nisab sudah oke, okay, tapi jangan terlalu sombong, jangan terlalu apa, harus tawadu tetap nasib belum. Jangan jauh-jauh lah. Dua tahun yang lalu, tahun 2003, paman saya dari Ciamis sengaja daftar hajinya kemana? Ke Bandung ikut dengan saya ya ikut dengan saya bukan karena dia melihat saya ini sebagai keponakan mungkin dia lihat kualitas catat itu tuh. jadi dia dari Ciamis dengar ini saya perlu ulangi sekali lagi dia dari Ciamis daftar di Ciamis juga ONH tidak ada bimbingan saya tanya mang kenapa tuh jauh-jauh dari Ciamis ke Bandung ya perjuangan iman tentu saja apa dia bilang? Emang mah bukan lihat kamu. Emang dengar dari orang-orang bahwa kualitasmu itu. Oh, maksudnya percikan iman. Ya sudah itu yang perlu saya klarifikasi. Nah. Jadi Saudara Atang Cici Ciamis. ya. Usianya kan masih 40 43 Masih muda. 43. Ya paman saya ini. Aktif dari Ciamis Amis ke sini ikut manasi belum pernah absen. Sehingga diangkatlah oleh teman-temannya jadi ketua regu. Karena masih muda itu ya. 10 hari sebelum berangkat haji 10 hari Nelfon ke saya Am Sabtu ke sini ya Emang mau syukuran Syukuran jam 10 Nyambung makan siang Hari Sabtu Ya emang Saya berangkat situ Rebok tuh nelfon Hari Jumat Saya dapat telpon lagi dari ibu saya Am Emang masuk ke rumah sakit Kamu ke sini sekarang Jangan Sabtu Kesana saya datang ke rumah sakit kena stroke Pak usia 42 kena stroke sebelah sampai sekarang ya belum bisa berangkat akhirnya bibi saya sendiri yang berangkat ini contoh konkret kalau dilihat dari dan Pak Bu uniknya apa waktu pemeriksaan itu dia termasuk yang sehat dan tidak pernah gitu yang namanya darah tinggi segala macam gitu nah ini saya ingin katakan apanya Nasib Bapak ibu yang mau berangkat tahun ini Siapkan mental Sangat mungkin nisab anda kuat Tapi nasibnya lemah Dan sebaliknya Bagi anda yang nisabnya lemah ya? Jangan tersinggung <tuh> Jangan tersinggung Bagi yang nisabnya lemah Kenapa saya katakan nisab Sebab nabung 1 juta sebulan 2 bulan kemudian diambil 3 juta jadi selalu plus plus, gaya sih memang betul dia punya tabungan haji, tapi ya itu kepake ini pakai lagi pakai. Jadi maaf jangan tersinggung saya bicara apa adanya. Bagi anda yang nisabnya lemah jangan khawatir kalau nasibnya kuat walaupun nisab anda lemah bisa berangkat pak. Saya banyak menemukan uh itu abr contoh konkret di kelopak mata saya. Oke okay. dua kasus bisa saya angkat ya ada Seorang bapak di RW tersebut itu sangat aktif jadi ketua panitia haji. Terus dia teh ngomong ke saya teh Pak Am, ah saya mah dari tahun ke tahun da orang Sunda. Pak Am cenah Abdimatay tahun ke tahun teh ah jenten panitia we atau tudugi kamadina kabakasi bapak mah gitu. Saya teh kagum dengan semangatnya gitu ya. Wah Allah tuh mencatat, saya yakin niat dia tuh sama Allah dicatat Pak. Sampai di RW tersebut kalau ada yang mau berangkat haji udah nggak jauh. Ahli ngurus panitia, ya. Tapi dia hanya sendiri belum haji. Terus sok dipanggilnya teh, kang haji. Deh. Mungkin didoakan oleh orang banyak, ya. Wah. Terus saya bilang gini, pak, ya, sampai sama saya disinggung dalam ceramah seperti ini. Saya bilang ada yang nisabnya lemah. Kalau nasibnya kuat, terus ah, gitu teh. Udah lagi makan gitu ya. Pak, doakannya Sugano Abdi teh. Nasib nak kiat, gitu. Ya pak, doakanlah. Dah obrolan gitu saya juga sudah lupa. Dua tahun kemudian ketika saya mau wudu di Arafah, tiba-tiba ada orang yang ini tepa ham. Mungkin dia kan saya pakaiannya biasanya kayak begini ya, gitu. Terus ini pakai kain ihrom kan gitu. Untung saya kan nggak suka pakai kopek Kalau pakai kopek terus di sana dibuka kan tambah bingung juga, gitu. Ini Pak iya Iya apa? Wah dia itu gabru, nangis kan gitu. Ya walaupun saya itu ragu ini tuh siapa kan Nangis ya saya gini gak masak Siapa ini gak boleh gitu tuh Gak boleh kayak begitu kan Kalau orang merangkul gitu kan Selama dia itu ikhwan gak masalah bagi saya Nah kan gitu Ya udah reda Dia bilang Pak Am inget gak waktu itu Pak Am ceramah di ini-ini Waktu Ibu Iuhaji Oh Bapak Waduh Pak Am jalan saya tuh bersyukur Betul kata Pak Am saya tuh nisabnya lemah, tapi mungkin nasib gue. Akhirnya saya tanya, Pak, Bapak bisa berangkat gimana ceritanya? Wah panjang sana. Dia mas spektakuler, gitu. spektakuler. Gimana Pak? Ternyata ini Pak Bu, saya kalau ngomong ini suka meriding, ya. Dia itu waktu Ramadan ceritanya dari kantor tuh pulang, istrinya tetel telepon, Pak. Kalau pulang beli sirap ABC untuk buka, bahagaima mungkin orson lah, orson. Hmm? anda tahu sirap ABC orson, jangan sirap ABC jadi iklan lah orson, sudah, ya. dah sirap ABC itu iklan, buang, ya orson. pas cina pang meserkan orson, mun ayat tamu teh malu cina, akhirnya si bapa itu teh pulang dari pekerjaan, mampir beli orson, pas truk buka gitu, kata anak lete bapa Siapa tahu kita bisa haji Ah haji di mana Si anak itu suka dengar iklan Begitu dibuka terus diambil Dibuka itu tutupnya Ternyata ada tulisan haji Berarti dia dapat haji Jadi dia itu berangkat hajinya Dari Orson <laughs> Padahal pak Coba lihat Dia beli Orson tadi tidak berniat karena ingin haji Tidak itu mah murni Karena istrinya nitip Supaya beliin Orson, ada malah orang yang udah tahu iklan tersebut beli berdus-dus Orson, beli berdus-dus, isinya nggak dimakan, maka diminum, cuma dibuka, lelak, buka, lelak, nggak dapat. Ini pak contoh konkret dia ini apanya yang kuat, nasi, nisabnya lemah, tapi nasi buat berangkat. Ada teman saya juga, ini mau 15 tahun lalu kayaknya, kalau kasus yang ini Kalau ini baru-baru ini 15, teman saya te, Baru lulus dari UNPAD Baru asisten dosen Lalu kata si senior dah udah profesor Saya dengar Yuk mau ke Jakarta, ya prof Keluarin Pakai tiket saya katanya Jadi, hari teman saya kan Kalau ke Jakarta pakainya kereta api yang Age, angin gelebuk kalau profesornya... kesejahteraannya udah bagus... Pakai AC kan? Nah, itulah pertama kali teman saya naik kereta AC. Wah wow, gitu. Gaya baca koran dengan AC. Nah, <tuh>, <tuh>, <tuh>, <tuh>, bu, Pak. Ini orang yang di sebelah itu turunnya di Jatinegara. Teman saya turunnya di Gambir. Mau ngurusin SK Pegawai Negeri. Dulu mah Pegawai Negeri dosen tuh SK-nya harus diurusin ke Departemen Pedangka itu. Diurusin. Ya salah huruf juga uh oh, tadi jadi urusan tadi. Pak Bu. Nah. Begitu si orang ini turun dia baca. Pas mau turun teman saya ini. Dia lihat ada dompet dan dia yakin betul itu dompet si bapak ini. Akhirnya dia ambil, ah saya anterin lah. Dia urus-urus ke PDK. Duhur baru selesai, dia baru buka. Ini alamatnya di mana? Ternyata alamat KTP-nya itu Pondok Indah. Teman saya ini enggak tahu Pondok Indah itu makhluk macam apa, enggak tahu dia. Begitu dia datang ke yang namanya Pondok Indah, dia bilang, "Am, rumah nanti gede katanya ada tentaranya." Ku bilang, "Bukan tentara Satpam kali." Oh, Satpam. Enggak ya, tentara. Dan dia memangnya tentara. Am si ayat tentaranya, cuma kan bukan teman saya ini aslinya dari Garut. Ya. Wah. Oh. Apa? Tentara katanya gitu. <gat> Maaf orang Garut jangan tersinggung. Anda harus bangga itu punya turunan Tiga Garut jadi dosen. Nah, saudara-saudara, <murlain> <gat> Jadi dia bilang apa? Ambisi, banglati gudek, ayah, wah oh, segala macam. Terus gimana? Wah itu dia bilang. Udah ngobrol sana sini, teh gini, kata si bapak itu teh, dek, agamanya apa? Islam pak. Nih mau haji nggak? Wah apa semua orang Islam ingin haji tapi Makin di pikiran teman saya ini daripada haji untuk saat itu mendingan SK pegawai negeri selesai kan gitu bagi dia SK pegawai negeri itu lebih penting daripada haji waktu itu kan gitu dah belum apa-apa ya pak tapi saya lagi ngurusin SK mungkin si bapak ini linknya bagus gitu dah gini SK tahu beres kamu mau haji nggak ah pak jangan bercanda bukan bercanda karena ternyata si bapak itu bilang sama istrinya gini mah kalau zaman kayak gini ya hari gini ya, ya hari gini masih ada orang yang mengembalikan apa yang dia temukan sama papa mau diberangkatkan haji gitu ngomong ke istrinya ternyata kenyataan di berangkatan haji dia bilang, Am aku disuruh naik hajinya juga pakai ONH plus. Udah gitu, aku diberi uang saku 7.500 dolar. Gitu ya, coba. Ini teman saya ini, saya yakin dia kuatnya di apa? Di nasib. Walaupun nisabnya lemah. Apa yang terjadi? Begitu pulang haji, SK SKPGW negerinya udah dapat. Udah linknya bagus. Dulu kan link-link itu penting ya. Nah, sekarang juga masih. Nah, saudara-saudara sekalian, ya kan gitu. Sekarang juga masih itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini contoh, ya. Nisabnya lemah, nasibnya kuat. Ada tadi yang nasibnya apa? Terbalik itu. Yang kasus ini adalah nasibnya kuat, nisabnya lemah. Ada orang yang nisabnya kuat, nasibnya lemah. Itu bisa gitu. Ah, kenapa saya harus menceritakan orang lain? Saya aja Pak, tiap tahun berangkat haji itu bukan karena saya berlebih duit. Kan satu kali berangkat berarti kan harus 40 juta saya. saya dapat kesempatan dari Allah tuh dari tahun 87 berangkat haji. Sekarang 2004 tiap tahun saya bisa berangkat, bisa berangkat. Kalau dikumpulin jadi rumah, sok segede apa itu rumah. Kan <laughs> 40 juta, 40 juta, 4000 dolar apa Saya kan selalu ngambilingnya ONH Plus. ONH Plus itu tahu enggak? 4000 dolar itu Kalau kelas yang dipakai percikan iman Itu netnya ya. Gitu Jadi kalau saya ini Bayar pesawat 4000 dolar tuh, Ya terus terang aja lah Kita buka-bukaan ya. Saya kan gak mungkin Nabung setahun itu 4000 dolar Enggak Kalau saya bisa nabung per tahun 4000 dolar Rumah saya udah di Setrasari. Sekarang kan saya masih di buah batu Oke ya. Ya tapi memang sih di belakang horizon. Ya. Ya. Saya alhamdulillah rumah di situ lah, di daerah Tamburin mungkin ada tetangga di sini ya, ya kalau uang saya oh saya bisa nabung 4000 4000 4000. Saya kan sudah berapa ya minimal itu. Ari jeung direktur jadi dinya bisa bersetangga. Kalau kalau itu saya kumpulkan. Nah, jadi saya berpikir saya bisa berangkat haji tiap tahun tuh bukan nisab saya yang kuat, bukan apa nasib. Jadi kepada teman-teman yang kira-kira nisabnya lemah ada teman, ya nasibnya yang harus kuat. Enggak saya menyampaikan materi ini supaya teman-teman yang nisabnya lemah tuh tidak putus asa. Yakin bahwa satu saat ada jalan keluar gitu. Tapi memang niatnya kudu kuat. Itu sebabnya Allah menggunakan kata lillah demi Allah atas nama Allah. Kemudian alasan terakhir kenapa ibadah haji itu menggunakan kata Lilah"? Karena pak Haji itu modalnya harus kepasrahan total nih. Bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat dan akan berangkat, catat garis bawahi, ibadah haji itu pasrah total. Ada dalam bahasa Sunda yang bagus sekali menggambarkan tentang kepasrahan total tuh begini. Ah, Gusti, maengga berada di berum, di hidung, dicacak, di walang-walang, maengga. Maaf, saya tidak bisa mengindonesiakannya. Kayak dicacak di walang-walang itu tidak ada bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia. Tapi maksudnya gini, mau dicincang, mau di apa, di apa, pokoknya saya pasrah total. Tapi makna pasrah tadi kan bukan berarti diam, tetapi harus bekerja keras, berusaha. Tapi kita serahkan, titipkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tentu saja di sana. Kepasrahan total itu digambarkan dengan doa labbaikalAllahu malbaik labbaikalasharika laka labbaik Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Segala kekuasaan, segala keagungan, segala nikmat itu milikmu. Itu kan kepasrahan total. Gitu. Ya, ketika tawab. Oh ya saya lupa tadi. Pak bu ada juga orang yang mau haji itu enggak enggak mau, karena lihat buku doanya tebal segini digantungkan di dia coba kacamatanya teh plus gitu ya bahwa gitu. Nih dengar baik-baik. Ketika tawaf tidak perlu terikat dengan buku tebal itu. Saya suka bilang pada jemaah, tidak perlu terikat. Cukup doanya dua yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sun. Ya, ini itu, itu itu Hajar Aswad Gini aja. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Gitu. Enggak usah. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya. Bukan, mungkin. Mm, usah. Memangnya Michael Jackson apa? Intip, gitu Bismillah. Jalan. Ketika jalan, tidak harus terikat. Pegang buku doa. Saya suka bilang sama jamaah. Enggak usah terikat. Jadi, baca apa? Gampang. Baca apa yang ibu hafal. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baca wiridzikir. Ya? Baca ayat Quran yang dihafal. Setelah itu isi dengan doa yang kita paham. Ya Allah, berikan kepada saya ilmu yang berkah, berikan kepada saya kesehatan, berikan saya umur yang apa? diberkahi, beri saya husnul khatimah, beri saya anak yang soleh Boleh pakai bahasa Indonesia. Begitu di Ruknul Yamani tinggal Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah Simpel, doa tawaf segitu. Oh, tebal segini bari yang Allahumma, Allahumma. Allah, Allah. ya, nauwir, nauwir. Nah, kan, kan kata si ustaznya kan ini kan? Allahumma, Allahumma, <tawa> nawir, nawir, kulubana, kulubana, Allahumma, Allahumma, uyai, uyai. udah putar bu, dari ibu tadi macamana? Duka ada pembimbing gitu? Eh, saya suka bilang sama jamaah untuk apa? Yang lebih gawat lagi, gini, Allahumma, katanya apa? Katanya, sebelahnya teh, apa katanya? Orang senama kita naun cenah gitu naun cenah akhirnya bukan ngah doa kalau kak naun cenah naun cenah masa tawap dah anak naun cenah nak doa tu kalau kak begini nak kedengarannya oh payah cenah nak kedengar ya, salat tu ya. makanya saya suka ini wo oh, ini sebenarnya materi manasik dipercikan iman ni sebenarnya tapi tidak apa apa saya angkat di di nih. Dan nah, jadi saudara-saudara sekalian, ya, saya suka mengajarkan kepada mereka jangan terikat sama buku doa. Cukup bismillah Allahu Akbar, yang lainnya apa yang ada di kepala? Apa yang kita butuhkan? Doa minta sama Allah. Bahkan kalau Anda merasa mantap dengan bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Gusti paparin abdi umur nu berkah, anak nu saleh, hartana halal. Sok Sunda. Anda lebih enak pakai bahasa Indonesia, silakan. Pakai bahasa Indonesia bahkan ada yang dari Jawa pakai bahasa Jawa silakan Gusti ajal lali Ara ana nang kono nang kene ajal lali ya Allah ajal lali Mas ajal teh kan enggak boleh lupa ya. Ya maksudnya jangan lupakan saya gitulah misalnya ya. Enggak masalah. Eh Anda teh jadi jangan sampai begini ketika eh saya prihatin pak bu, tawap dulu yuk pak ah bukunah ketinggalan tawap buku ketinggalan sih. oh payah itu pak. itu kenapa? dimana asyik tidak diklarifikasi seperti ini eh dengar ya, yang harus pakai bahasa Arab itu cuma salat. Allahu Akbar wajah itu wajib itu wajib, gak boleh Allah maha besar aku hadapkan wajahku Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Baca puisi, tama. <guluh> Kalau salat lewat baru wajah tu wajah. Kalau lagi tawaf, Bismillah, Allahu Akbar, jalan. Mau wirid, mau baca Quran, mau doa pakai bahasa saya, bahasa Sunnah. Begitu ruknul yamani ini gampang. Roba naati nafsi dunia asana, nafsi akhirat asana. Maknanya ada benar. Doa di multazam, tidak hafal sok pakai bahasa Indonesia. Itu multazam. Doa Ya Allah beri saya bla bla bla bla bla bla. Beri kekuatan agar saya diberi rizki, saya diberi umur, saya diberi kesempatan untuk datang lagi ke tempat ini. Ya Allah, apa susahnya pakai bahasa kita? Tidak harus pakai bahasa Arab, ya gitu. Tapi kalau Anda baca itu dan Anda ngerti, good, bagus. Tapi kalau Anda baca bari Anda tidak mengerti, pas ditegur tuh, bunga ngerti. Eh, Allah mah maha tahu. Ya Allah mah pasti maha tahu. Itu jawaban tidak nyambung kah? Eh, Pak, Bu. Allah itu maha tahu, tapi kita yang berdoa harus tahu. Ya. Sebab ada orang dikasih tahu, Bu, udah aja pakai bahasa yang Ibu paham, yang enggak usah biarin yang penting Allah maha tahu Allah maha tahu tuh nggak usah dipertang nggak usah diperselisihkan justru yang berdoanya yang harus tahu kan nggak lucu hmm, doa udah gitu tahan udah nggak doanya udah apa doanya nggak tahu <tuh> Allah maha tahu nggak nyambung nah terus ada kesalahan dalam berdoa ketika di sofa marwah tuh. orang Indonesia itu doanya jarang begini tapi orang Arab mah gini karena mereka ngerti baca hadisnya sampai ketiak Nabi itu kelihatan. Berarti gini untuk bapak-bapak ya, ibu-ibu mah biasa. Tapi orang Indonesia kalau doa tuh gini nggak pede. Ya Allah, gitu. Ini posisi ini tuh nggak bener. Allah, gitu kan. Kecuali yang bisa nggak bisa ngangkat. Ada yang masih muda, tak mungkin. Allah biarin orang yang mendekat kue pak pingsan. Nggak <guluh> masalah, udah salah dia kenapa mendekat. <guluh> Jadi ketika berdoa. Tiap yang dekat tu, kelepak, kelepak, sehingga dia tu leluasa sendiri. Kecuali istrinya. Istrinya mana nempel di sini, nggak apa-apa. Karena tiap malam dah nggak terasa tu. Dia kan dah biasa. Jadi sebau apapun, ya gini. ya. Bahkan katanya seger itu. Tapi yang lain dekat gulepa, dekat gulepa. <laughs> Nah doanya begini Pak Bu sebenarnya ini materi sedikit materi manasik tuh tentang doa doa tapi saya perlu sampaikan ini kepasrahan total jadi kita serahkan pada Allah barengi dengan doa dan di sana itu banyak tempat-tempat yang sangat mustajab bentuk doa ketika tawa ketika di mutazam, ketika di Raudo, ketika di arafah dan dari semua itu puncaknya ketika wukuf di arafah. Kata Nabi khairu du'a du inda'u yaumi arafah, sebaik-baik doa adalah ketika wukuf di arafah. Itu sebabnya haji menggunakan kata lillah karena ibadah yang paling banyak dilakukan di sana adalah doa sebenarnya. Doa, ya. Itu sebabnya akhirnya saya memaksakan diri di tengah kesibukan apapun nulis buku judulnya doa orang-orang sukses. Belum pada baca ya? Ini yang masalah. Ini, ini masalah sekali. Nih. Doa orang-orang sukses itu, saya tulis penjelasan tentang doa yang universal. Kan doa itu ada dua. Ada doa praktis, ada doa universal. Doa praktis itu misalnya, mau makan... Allah barik lana. Mau tidur Bismika Allahumma ayawakmut. Ya, itu namanya doa praktis. Tapi ada doa yang universal. Siapapun membutuhkan. Misalnya minta diberi ilmu, minta diberi harta, minta diberi anak soleh, diberi jodoh soleh. Itu kan universal. Coba anda baca nanti di buku doa orang-orang sukses. Bukan iklan tapi perlu diberitahu umat itu. Saudar-saudara sekalian, itu doa orang-orang sukses. Itu, eh, ya saya, karena Coba saya prihatin sekali di Arafah tahun kemarin ada bapak-bapak, wah bibirnya kayaknya udah agak doer ya. Jadi karena baca terus usianya udah ini baca. Terus saya tanya obrol bapak, kira-kira eh, bapak mengerti nggak isi buku doa ini? Ah nggak tahu. Pokoknya Pak Ustad nyuruh baca, baca kan kasihan kasian. Jadi menurut saya baca aja terjemahannya kalau memang anda nggak ngerti kecuali yang sifatnya wirid atau tahapal tuh Subhanallah Alhamdulillah itu yang doa uh oh, minta macam-macam baris yang bersangkutannya nggak tahu nah ini bagian dari kepasrahan total sebenarnya jadi pasrah total itu bukan hanya bentuk uh, hati tetapi juga bentuk pernyataan yaitu dalam bentuk doa nah itu diantara sejumlah alasan kenapa haji itu menggunakan kata lila satu apa tadi? Karena haji melibatkan empat hal. Kekuatan fisik, mental, intelektual, harta. Alasan kedua, karena haji itu ada dimensi status sosial. Tolong luruskan, kita haji karena ingin jadi tamu Allah. Bukan karena itu ini, ingin jadi tamu Allah. Tiga, haji itu ditentukan bukan sekadar oleh nisab, tapi ada unsur nasib. Dan yang keempat, doa it, uh, haji itu modalnya adalah kepasrahan total. Wujud kepasrahan total kita kepada Allah, kita banyak meminta, memohon dan berikhtiar. Hasilnya ada pada tangan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu empat alasan kenapa haji diawali dengan kata taldillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal, hal yang tidak berkenan. Saya juga mohon doa dan mohon maaf barangkali selama saya di sini ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Insyaallah saya akan berangkat nanti Jumat depan tanggal 31 Desember eh, langsung saya ke Mekah. Dari Mekah umroh beres umroh Satu minggu di Mekah saya ke Madinah. Madinah ya 8 hari nanti masuk langsung ke Ajizia 2 hari kemudian masuk masuk ke Mina. Ibadah haji semua segala macam begitu beres haji balik lagi ke Ajizia tawaf wada pulang ke Indonesia, ke Jeddah langsung ke Indonesia jadi 23 hari insyaAllah, gitu ya mohon doa, semoga saya dan jamaah diberi kemudahan dan kelancaran bapak ibu yang akan berangkat juga sama diberi kemudahan bapak ibu sekalian, demikian aku luka lihadha Allahumma inni ashadu bi anaka antallah la ilaha illa antal hadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul yakullah hukufwan ahad Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzikulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil fil akhirati hasanah Wa qina adha Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Amin ya arhammarrohimin Amin ya rubbal alamin Alhamdulillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz A.A. Muhammaduddin Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Terutama khususnya bagi para jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji